<laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wabarakatuh. Amma warahmatullahi Alhamdulillah, saya ingin menjelaskan Kulau sakit mumpal Sekali, umat islam Untuk kecamatan gureh dan sekitarnya Cuma itu bisa saya jawab Pak Pergeraknya hati kita untuk majlis-majlis seperti ini Insyaallah adalah Tanda bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan dunia kepada siapa saja Baik orang yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai Namun Allah subhanahu wa ta'ala Hanya memberikan akhirat Untuk orang-orang yang dia cintai saja Maka saat hati kita tergerak Untuk melakukan amalan akhirat untuk sholat, untuk hadir dalam majelis taklim, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya dan tanda bahwa hati kita masih hidup. Itu semuanya perlu syukur dari kita sendiri. Kemudian alhamdulillah kita bertemu di sini bukan untuk perdagangan duniawi. Namun kita bertemu untuk perdagangan akhirat. ...melaksanakan salah satu amalan paling mulia dalam agama kita. Imam Ahmad bin Hamad rahimahullah ta'ala pernah ditanya. Wahai Abu Abdullah, mana yang lebih engkau sukai? Mengisi sepanjang malam dengan qiyamul lair atau dengan menulis. Maka beliau rahimahullah mengatakan, ...menulis yang dengannya engkau memahami urusan agamamu, lebih aku sukai. Jadi mengisi malam dengan belajar... Mengisi malam dengan tolakul ilmi, mengisi malam dengan membaca, itu lebih afzol daripada mengisinya dengan Qiyamul mengendai. Itu para ulama menilai seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala mengatakan, 'Laisa Shayun Ba'd al-Faraidi Afzol min Tolabul Ilmi'. Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih afzol daripada menuntut ilmu. Maka hadirnya kita di sini ya. Insyaallah untuk sebuah ibadah yang ringan ya, jangan bayangin lesehan ya, sambil melepas penat mendengarkan kajian, namun dibalik itu semuanya insyaallah terdapat pahala yang luar biasa besar. Dan insyaallah sepulang kita dari majelis ini ya. Nanti ketika kita sudah bubar dari majelis ini, insyaallah masing-masing dari kita sudah pulang dengan pahala yang agung. Yang bisa diambil di akhirat kelak Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka Mari Saya ingatkan dari saya pribadi dan teman-teman semuanya Untuk Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini ibadah Belum tentu ibadah ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar capek ini enggak sia-sia ya, Kita sudah jauh-jauh datang meninggalkan keluarga mengorbankan orang tua kita Sayang sekali kalau akhirnya ibadah kita Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka perlu ikhlas ya. Dan juga mari kita sabar sedikit Menahan gantung kita ya. InsyaAllah kita akan Meraih dengan itu semuanya pahala yang besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Salam dan salam semoga terima kepada Nabi Muhammad SAW Keluarga beliau, para sahabat beliau dan semua pengikut beliau sampai berzaman Langsung saja kerana malam sudah cukup larut. Insya Allah kita akan langsung masuk ke materi kajian kita Kiat masuk surga bersama keluarga Pada hadirin sekalian dalam sebuah hadis rewet muslim Rasulullah SAW bersabda, "Yaktabi an Ami ahli dunia, min ahli neraka. Di akhirat nanti akan didatangkan orang yang paling mewah hidupnya di dunia, orang yang paling kaya raya di dunia, tapi kemudian akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka, dicelupkan dalam neraka sebentar kemudian dikeluarkan lagi." Bisa dibayangkan, Pak, ya? Bayang. Sakit, bayangkan. Jadi orang yang paling kaya raya, mungkin dalam zaman kita sekarang, pikirannya siapa? Bill Gates, ya, mungkin ya, yang yang punya Microsoft, ya, yang katanya sudah 16 kali, 17 kali menjadi orang paling kaya di dunia. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Bahkan ini bukan cuma orang paling kaya di zaman kita. Orang paling kaya raya sepanjang sejarah umat manusia. Tapi akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Maka dia didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dicerupkan dalam neraka Sebentar kemudian dikeluarkan lagi Dan Allah bertanya kepadanya Wahai fulan Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan dunia Apakah engkau pernah melihat kemewahan di dunia Maka lihat apa jawabannya Dia mengatakan Demi engkau wahai Tuhanku Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan di dunia Aku tidak pernah melihat kemewahan di dunia Subhanallah Satu celup siksa neraka membuat orang yang paling raya-raya di dunia sudah lupa dengan itu semuanya. Dan sebaliknya akan didatangkan orang yang paling susah di dunia, yang paling melarut di dunia. Namun akhirnya dia menjadi penduduk neraka, emas. Eh, Namun akhirnya dia menjadi penduduk penduduk surga. Maka dia dicelupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga satu celupan, kemudian dikeluarkan lagi. Dan ditanya, wahai bulan Pernahkah engkau merasakan susah? Pernahkah engkau melihat Kemiskinan di dunia? Maka dia mengatakan, demi engkau wahai ku Aku tidak pernah merasakan kesusahan Aku tidak pernah melihat kemiskinan Wallahu'ala Satu celupan nikmat surga Membuat orang yang paling melarat, Yang paling susah di dunia yang paling miskin di dunia langsung lupa dengan semua kesusahan yang pernah dia rasakan. Maka sungguh merugi orang yang menukar nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Sungguh merugi orang yang mengorbankan khomar akhirat demi mendapatkan khomar dunia. Sungguh merugi orang yang mengejar wanita yang cantik yang halal di dunia dengan mengorbankan bida dari bida dari akhirat. Sungguh hmm. tidak ada bandingannya dalam sebuah riwayat Muslim yang lain, Rasulullah Bahshulah Nya wassalam menjelaskan, kalau penduduk surga sudah masuk ke dalam surga mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala muncul dan bertanya kepada mereka, hal tur itu nashiy an aziz maukah kalian aku berikan bonus, maukah kalian aku berikan tambahan nikmat yang lain? Maka mereka terheran-heran, Ya Allah nikmat apa lagi akan Kau berikan kepada kami ya Allah? Bukankah Engkau sudah putihkan wajah-wajah kami? Engkau sudah masukkan kami ke dalam surga. Engkau sudah jauhkan kami dari api neraka. Nikmat apa lagi ini semuanya sudah cukup ya Allah? Mereka heran kok masih ada nikmat yang lain. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tabir. Maka para penduduk surga itu tidak pernah merasakan suatu nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat kepada wajah Tuhan mereka azza wajalla. Jadi inilah nikmat surga yang paling besar. Inilah bonus bagi para penduduk surga. Yang lebih enak daripada kenikmatan surga itu sendiri yang sudah kita jelaskan dahsyatnya tadi. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Lilladziina ahsanu al-husna wa ziyada" Wahai anakku, jauh memperhatihi oleh Allah. Untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia, mereka akan mendapatkan al-husna. Apa itu al-husna? Kata para ahli tafsir al-husna dalam ayat ini artinya adalah surga, kebaikan. Kebaikan di sini artinya adalah surga. Wasiyah dah dan ada bonusnya. Bonusnya apa? Melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Urun roda mbak. Bunuh matenansal bonus. Biasanya kita kalau beli apa saja di pasar di supermarket senang kita tahu ada bonus. Maka ini bonus juga ini. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya: Wujuhu yomainil dirah ila robihaanil dirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri kepada Tuhan mereka wajah-wajah itu memandang. Gampangnya Pak. Kalau susah membayangkannya bayangkan bahwasanya kita ini sudah mendekati usia pensiun, ya. sudah mendekati usia pensiun. Lari-lari masih -lari halit-alit. Anak-anak kita masih kecil-kecil, pendidikannya belum selesai, belum mandiri. Sementara gaji kita akan berkurang. Tentu, -tentu gaji pensiun nggak sebesar gaji saat belum pensiun. Gimana perwatahan? Lantas nggak tanya? Maka saat kita bingung ini anak-anak nanti gimana kuliahnya gimana mereka nanti bisa mandiri apa enggak tiba-tiba ada yang telepon orang orang pernah kita kenal telepon assalamualaikum bapak alhamdulillah saya ada kelebihan rezeki maka saya ingin mentransfer ya 10 juta setiap bulan ke rekening bapak boleh bapak kirim rekeningnya segera kalau kita mau segera. Kirim, oh ya Pak, sudahkan langsung, langsung, kita kirim makninya. Kira-kira bagaimana perasaan kita kepada orang asing yang tidak pernah kita kenal, tapi sedemikian baik kepada kita memberikan bantuan saat kita sedang pusing, sedang butuh-butuhnya. Tentunya hati kita akan jatuh pada orang itu. Kita akan jatuh hati. Ini orang siapa sih? Kok sedemikian baik? Kok tahu saja saya sedang susah, sedang? Pusing mikirkan masa depan anak-anak saya Kemudian satu bulan, dua bulan, tiga bulan Transfer mengalir selalu on time Gak pernah terlambat Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun Sehingga akhirnya semua anak-anak kita berhasil mandiri menjadi anak-anak yang berhasil Maka kita penasaran Ini siapa orang ini? Sudah sedemikian baik? kepada saya maka akhirnya kita telepon dia pak bisa nggak saya ketemu dengan bapak barang sebentar saja ketemu sebentar saja cuma ingin tahu saja sekedar mengucapkan terima kasih kepada bapak ternyata jawabannya oh iya pak gak ada masalah silahkan saya bisa ditemui di mana saya bisa di, di, bisa ditemui kapan saja disilakan kapan bapak punya waktu silahkan datang silahkan datang alamat saya ini kita datang dengan semangat ya, Begitu gembira Wah orang yang sudah Menyelamatkan kita, sudah membantu kita Sedemikian banyak Bakal kita lihat wajahnya dan kita bisa ngobrol Sebenarnya atau sekedar mengucapkan terima kasih Dan ternyata ketika Bertemu dengan orang tersebut Orangnya adalah orang yang Sungguh ramah ya, Wajahnya menawan Gagah ya atau cantik ya Pokoknya Inggris secara fisik duniawi Sangat menawan dia akrab, nggak sombong dan menghormati kita sebagai tamunya dengan penghormatan yang luar biasa luar biasa dahsyat. Nah kalau dengan orang yang hanya mentransfer ya setiap bulan 10 juta saja kita sedemikian rindu untuk bertemu, maka bagaimana perasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini sudah memberikan kita segala sesuatu, memberikan kita hidup, memberikan kita Rezeki ya, memberikan kita kasih sayang bukan hanya setiap bulan, tapi setiap detik rahmatnya sampai kepada kita. Setiap detik rahmatnya ditransfer kepada kita semuanya tanpa terlambat. Kita sudah berdosa banyak masih disayang oleh Dia. Dan Allah sememangkala berkehendak untuk tidak bisa dilihat di dunia, maka semua hati kita rindu untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita dengar selama ini hanya Allah yang Maha Kuasa, Maha Sempurna, Maha Indah, maha, maha semuanya yang maha. Maka bisa dibayangkan betapa bahagianya seorang hamba saat akhirnya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melihat kepada wajahnya di sana. Dan di dunia kita sudah hidup bersama keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan semua yang kita cintai. Mereka sudah menjadi penghias kehidupan dunia kita. Maka sekarang muncul pertanyaan, ya, muncul pertanyaan, apakah kita nanti bisa masuk surga, merasakan nikmat, melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang kita cintai itu dari tingkat yang sama? Enggak terpisah ya Kalau ya, kita mau di satu kamar ya, Satu tingkat paling enggak ya? Bisa enggak ya? seperti itu Purnah membatan pak Menalui pulau panjang dengan segera Sakit melupat suarga Anak-anak jalan dengan Kucur merokok, merokok. Atau kita masuk surga Tapi ayah-ibu kita enggak bersama kita Di di surga Purnah membatan pak Kira-kira gimana perasaan kita Kalau kita merasakan imat surga tapi orang tua kita nggak masuk surga. Ya jawabannya nggak masalah. Orang yang masuk surga itu sudah nggak kepikiran lagi orang tuanya di mana, anak ayah di mana, nggak ada. Surga itu yang ada hanyalah nikmat, yang ada hanyalah puas, yang ada hanyalah kebahagiaan. Rasa galau akan orang tua kita di mana kok nggak kelihatan, dicari-cari nggak ketemu, itu sudah nggak ada di sana. وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلِّ الْإِخْوَانَا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَعْبَوِّدِينَ Dan kami caput dari mereka rasa dengki yang ada di hati Semuanya adalah saudara Semuanya riba dengan apa yang Allah berikan kepada mereka Masing-masing dari mereka saling berhadapan di atas dipandipan di surga jadi insyaallah pak di sana, enggak, enggak, kita gak ketikiran lagi orang tua kita di mong, anak-anak kita di mong Sudah kita dilupakan akan perasaan-perasaan seperti itu Namun, bolehlah kita berangan-angan Lebih lengkap lagi kenikmatan kita di surga Kalau kita bisa merasakan kenikmatan itu bersama orang-orang yang kita cintai Ya namun batan, tentunya akan lebih sempurna lagi Tapi bisakah kita masuk surga bersama mereka, bahkan Tinggal dalam satu lantai yang sama dalam satu tingkat yang sama. Sementara kita mengetahui bahwasanya tidak semua umat Islam akan masuk surga. Tidak semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Kemudian umat Islam yang masuk surga pun ya, kita mengetahui bahwasanya tidak semua mereka itu akan ditempatkan pada tingkat yang sama. Karena surga itu bertingkat-tingkat. An-naru daraja ya. kama al-jannatu daraja kama annan nar daraka kata para ulama. Surga itu bertingkat-tingkat sebagaimana neraka itu berlapis-lapis. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya para penduduk surga itu melihat penghuni kamar-kamar di atas mereka seperti kita di dunia melihat gugus bintang di atas langit. Jadi kita melihat orang-orang yang tingkatnya di atas kita itu seperti kita melihat bintang di ufuk timur. Jadi begitu jauh, begitu nggak terjangkau. Kenapa? Karena perbedaan besar yang ada di antara mereka, beda amalan, beda level. Maka para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah yang seperti itu hanyalah makom para nabi dan rasul. Kita nggak bisa sampai ke sana. Kata Nabi Muhammad SAW. Beda, bisa. Itu adalah makam para nabi dan rasul. Warijalun amanu bilallahi wasadakun muslim. Bersama mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada para nabi dan rasul. Ada di antara mereka yang sampai kepada derajat yang yang tinggi itu. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang lain, Rasulullah saw menjelaskan tentang orang yang Tingkatannya di surga paling rendah Pak. Kalau tadi kita sudah jelaskan bagaimana Kondisi orang-orang yang berada di tingkat Surga yang paling tinggi Maka ada juga orang yang punya Surga dengan tingkat paling rendah ya. Surga kelas ekonomi Surga yang paling jelek sudah yang paling rendah Kata Rasulullah, sungguh saya mengetahui Orang yang Paling terakhir keluar dari neraka jadi dia Muslim, tapi saking banyaknya dosanya akhirnya dia harus masuk ke dalam neraka sendiri. Dan ketika semua umat Islam yang lain sudah keluar dari neraka dan masuk surga, dia menjadi orang yang terakhir keluar dari neraka. Dan dia keluar dalam keadaan merangkak. Apa merangkak itu bahasa Jawanya loh, berangkat, berangkat, capek udah tahunan di, di, di neraka disiksa dengan berbagai siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika keluar Allah subhanahu wa ta'ala Menemuinya dan berkata Wahai fulan Masuklah ke surga Maka dia masuk Tengok tengok tengok tengok Ya Allah Surganya sudah penuh badanya. Masuk kata Allah subhanahu wa ta'ala Dia masuk lagi Tolak toleh Ya Allah benar-benar sudah penuh Sampun kebak Ceringat lagi sekali lagi masuk saja masuk. Kemudian dia melihat dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepadanya, sesungguhnya untukmu di, di Surga ini dunia seisinya dan sepuluh kali lipatnya. Ini untuk siapa? Untuk orang yang paling rendah derajat surganya. Maka orang ini tersenyum dan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Atau apakah engkau menertawakanku? Ya Allah, apakah engkau main-main denganku? Dia mengatakan sampai-sampai dia enggak percaya, sehingga sampai mengatakan perkataan seperti itu. Dan kita yang mendengar hadis ini kata ibnu Masud, Rasulullah SAW tertawa sampai gerah beliau kelihatan oleh ibnu Masud. Purun apa tempat tempat terus terakhir masuk tiang enggan terakhir medal seging merokok. Purun apa tempat loh tingkatannya rendah tapi lihat ya berapa sepuluh kali isi dunia dia dapat itu semuanya percaya nggak kompeten seneng percaya bahwa ini hadis bukori dan muslim baik ya kita katakan ya alhamdulillah kalau akhirnya masuk surga paling rendah itu sudah limatnya luar biasa ya. tapi sebagai seorang muslim kita diajari untuk punya cita-cita setinggi apa ya, Setinggi langit salah. Hah? Setinggi setinggi Fir'daus yang benar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah surga Fir'daus, karena dia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Gimana itu paling tinggi dan paling tengah, Pak? Jadi paling tinggi, paling tengah. Posisinya kira-kira seperti apa? Seperti kubah, tahu kubah ya? Nah gitu. Jadi posisi paling tinggi kemudian paling paling tengah. Kalau Orang Inggris sebutnya dom, tahu dom? Nah yang seperti itu posisi surga Firdaus adalah seperti itu. Jadi seperti inilah kita menyadari bahwasanya umat Islam nanti ketika masuk surga juga surganya bertingkat-tingkat. Nah sekarang bisa enggak nanti saya ingin ketemu dengan istri saya, ketemu dengan anak-anak saya dengan orang tua saya dari tingkat surga yang sama. Padahal ya kita sadar bahwasanya amalan kita tidak sama kan? Bisa jadi orang tua kita lebih saleh. Atau ada anak yang lebih soleh daripada orang tuanya? Nah ini akan kita bahas pada pengajian kita pada malam hari ini. Mungkin tak? Jawabannya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Firman-Nya dalam surat Abdul Qadir. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ضُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقُّ نَأْبِيهِمْ ضُرِيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ dan orang-orang yang beriman Kemudian diikuti oleh keturunan mereka Dengan keimanan pula Kami angkat keturunan mereka Kepada derajat orang tua Tanpa kami kurangi Pahala orang tua Tanpa kami kurangi Pahala orang tua Dan masing-masing orang itu Sesuai dengan apa yang telah Dia usahakan ini jawabannya Pak Sekali lagi Dan orang-orang yang beriman Coba kita renungi dan tajaburi ayat ini Dan orang-orang yang beriman ya. Kemudian diikuti oleh keturunan mereka Dengan keimanan pula Jadi orang tuanya muslim Anaknya muslim ya. Orang tuanya mu'min, anaknya mu'min ya. Kemudian Mereka meninggal dalam keadaan Islam pula Maka kalau demikian kami akan angkat keturunan mereka Kepada kepada tingkatan orang tua Jadi kalau seandainya akhirnya Si anak katakanlah berada di Surga tingkat satu yang paling rendah Kemudian si ayah dan ibu berada di surga yang Lebih tinggi itu tingkat tiga misalnya Maka si anak akan diangkat ke tingkat ketiga Ke posisi terbaik mereka Dan masing-masing orang itu Sesuai dengan apa yang dia usahakan Itu keadilan Allah SWT ya. Tingkatnya tingkat satu Ya dikasih tingkat satu Kemudian yang tingkat tiga dikasih tingkat tiga Tapi kemudian ada, ada saling memberikan syafaat Orang tua bisa memberikan syafaat untuk anaknya Si anak bisa memberikan syafaat untuk orang tua mereka Tanpa mengurangi pahala amalan yang lebih baik Jadi tidak ada kompromi Misalnya karena si ayah di tingkat tiga Si anak di tingkat satu, maka apa? Ya, sudah komprominya dikumpulkan di tingkat yang kedua Tidak seperti itu Tapi si anak akan diangkat menuju ke tingkat yang yang ketiga Sebagaimana kata Ibn Kathir Rahimahullah wa ta'ala Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang kemurahannya Di mana dia akan mengangkat keturunan seorang hamba Pada tingkatan bapak dan ibunya Meskipun mereka tidak beramal Sebaik amalan bapak dan ibunya Kemudian mengumpulkan mereka semuanya pada tingkat yang paling baik. Kemudian belu katakan ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak dengan barokah amalan bapak-bapak mereka. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang yang diberikan kepada anak-anak dengan barokah amalan orang tua. Jadi ada aturan seperti ini pada dalam agama kita. Adapun anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala kepada orang tua dengan barokah amalan anak-anak mereka adalah seperti yang disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad. Inna al Allah ya Rafa'uz daraja ta'abdi saw. Firjan. Sesemunya Allah Subhanahuwataala akan mengangkat derajat orang solek di surga. Maka ketika dia masuk surga dia heran. Ya Allah, saya enggak pernah beramal sebaik itu. Amalan saya tidak setinggi itu ya Allah Tapi kok tiba-tiba saya ditaruh di surga yang sedikit tinggi Apa rahasianya wahai Tuhanmu? Maka Allah Subhanahu SWT mengatakan kepada orang ini Bistighfari waladikal Rahasianya adalah karena anakmu yang soleh Sudah beristighfar untukmu Anakmu yang soleh itu senantiasa memohonkan ampunan untukmu Maka sekarang kami angkat derajatmu di surga Meskipun kamu semuanya tidak berhak Duduk di tempat ini, tapi dengan barokah amalan anak kami angkat hari ini derajatmu ke tingkat derajat yang lebih tinggi. Ini syaratnya, Mak. Jadi kalau anak beriman, orang tua beriman, maka mereka akan saling memberikan syafaat. Mereka akan tinggal di tempat di tingkat surga yang sama, meskipun amalan mereka tidak tidak sama. Itu syaratnya. Dan kalau ramalan ini adalah hiburan untuk para orang tua yang sudah capek-capek mendidik anak-anak mereka, tapi hasilnya masih belum sesuai dengan harapannya. Gimana Kadang pemerataan? Kadang-kadang nathan ya. pak J, jadi sudah capek mencarikan sekolah terbaik, mencarikan pendidikan terbaik, sudah kerja membanting tulang untuk maslahat mereka, tapi kok eh hasilnya belum sesuai dengan harapannya. Ini hiburan untuk kita semuanya. InsyaAllah meskipun Anak-anak kita Masih belum sesuai dengan harapan kita Masih ada yang nakal Masih kadang jatuh dalam maksiat bahkan mungkin maksiat besar Asal mereka Tidak keluar dari Islam Asal mereka meninggal dalam keadaan Muslim Maka insyaAllah kita akan bisa memberikan syafaat Untuk mereka itu Dan kita akan berkumpul dengan mereka di tingkat surga yang sama Insyaallah. Maka ayat ini adalah Hiburan Bagi umat Islam bagi para orang tua yang sudah capek mendidik anak mereka namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kalau syarat ini tidak terwujud, Orang tuanya kafir, anaknya muslim. Atau sebaliknya, orang tuanya muslim tapi anaknya kafir. Maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'hum syafa'atu syafiin." Kalau kondisinya seperti itu, nggak bermanfaat bagi mereka syafaat dari orang yang bisa memberikan syafaat. Jangan dan kita, Pak. Nabi Ibrahim AS tidak bisa memberikan syafaat kepada ayah beliau, yang namanya, sinta, namanya Azam. Yang meninggal dalam keadaan kafir. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari juga, Disebutkan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayah beliau di hari kiamat dan ayah beliau dalam keadaan ashath akbar dalam keadaan berdebu dan kusut masai. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayah beliau, wahai ayahanda, bukankah anak sudah melarang ayahanda untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa taala? Maka Azar mengatakan, iya anakku. Hari ini aku tidak akan menentangmu lagi. Hari ini aku tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini aku tidak akan bermaksiat padamu, wahai anak penyesalan setelah waktunya habis. Penyesalan yang sudah, sudah tidak berguna lagi. Maka Nabi Muhammad SAW sedih dan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, sungguh engkau telah menjanjikan kepadaku untuk tidak menghinakanku di akhirat. Maka ya Allah, kalau Engkau masukkan ayahku ke dalam neraka, sungguh Engkau sudah menghinakan anaknya. Sungguh Engkau sudah menghinakan aku ya Allah. Ini usaha Nabi Ibrahim alaihissalam agar bagaimana beliau bisa menyelamatkan ayah anda beliau di kesempatan terakhir. Siapa tahu bisa memberikan jawapan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, inni haram Tuhan adalah kafirin. Wahai Ibrahim, sayang. Aturannya neraka surga itu haram dimasuki oleh orang-orang yang munafik dan kafir. Aku telah mengharamkannya untuk orang-orang yang kafir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil mengambil azar dari sisi Nabi Ibrahim alaihi kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim wahai Ibrahim lihat ke bawahmu. Maka Nabi Ibrahim melihat seekor zik ya itu adalah Hiena jantan. Tahu Pernah dengar tentang hiena? Hiena itu adalah binatang buas, ya semacam binatang buas yang sepertinya di Indonesia enggak ada ya. Di Indonesia enggak ada. Orang Arab menyebutnya zubu. Kata mereka ini binatang yang paling nelek pak, komen. Binatang yang buruk rupa. Kata ini orang Arab menyebutnya sebagai binatang yang paling jelek bentuknya. Jadi Nabi Muhammad diserang atau e, orang Inggris menyebutnya hiena gitu nanti bisa dilihat yang penasaran seperti apa sih hiena yang dilihat oleh Nabi Ibrahim Alisalam saat di akhirat ini bisa dilihat di Google bisa keluar nanti gambarnya seperti apa ya. hiena gitu. Nah e, kemudian Nabi Ibrahim Alisalam melihat ke bawah dan beliau melihat seekor hiena jantan yang berlumuran darah dan kotoran kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menarik kedua atau keempat kaki hiena jantan ini kemudian melemparkannya, melemparkannya ke dalam Abi neraka. Siapa hiena ini? Hiena ini adalah azab yang sudah dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Wanah yang terbilang. Jadi ini yang terjadi. Kalau kita tidak bisa mewujudkan syarat tadi, orang tua Muslim, anaknya Muslim, semuanya berada dalam keadaan Islam, maka kita tidak bisa saling memberikan syafaq diantara kita. Jadi berdasarkan ayat ini. Kita bisa katakan bahwasanya Untuk bisa tinggal bersama orang tua kita Atau bersama anak-anak kita Bersama orang-orang yang kita cintai di surga Bersama-sama Di tingkat yang sama itu mudah Gampil sama mata pak Gampil ya Gampil sama mata Setuju kalau saya katakan gampang Iya gampang Yang penting apa? Yang penting Islam sudah Yang penting Islam kita melihat dalam keadaan Islam sebenarnya nanti anak kita masih nakal, masih kadang-kadang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin maksiat dosa besar enggak masalah. Karena memang aturannya seperti itu. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam, kalau kita pikirkan lebih masak-masak, ternyata syarat ini ya enggak semudah itu ternyata. karena enggak ada jaminan bahwasanya kita akan meninggal dalam keadaan Islam, enggak ada jaminan bahwasanya anak-anak kita juga akan meninggal dalam keadaan Islam. Jadi, enggak ada jaminan. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa setiap hari paling enggak 17 kali. Ihdinas-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Lo memang jalan anda belum lurus, loh kata sebagian orang. Memang Islam itu belum lurus, apa? Kita katakan Islam adalah jalan yang lurus dan alhamdulillah kita sudah memeluknya. Namun kita masih meminta kepada Allah swt untuk diberikan jalan yang lurus, maksudnya adalah untuk menjaga nikmat ini agar jangan sampai kita bergeser dari jalan yang lurus ini. Jadi pak kita perlu menjaga dan nggak ada jaminan bahwasanya kita akan melihat dalam keadaan dalam keadaan Islam ada sebuah kisah inspiratif yang terjadi pada abad kita ini sekarang. Ya. Ada seorang penulis di Saudi Arabia belum lama kok ini masih di abad kita ya abad abadnya abad, ya, abad 2021 ini. Namanya Abdullah al Khasim. Abdullah al Khasim ini dulu belajar di Cairo Mesir. Kemudian di sana sambil belajar dia menulis buku-buku. Bantahan kepada musuh-musuh Islam Kitab-kitab Yang dengannya dia membela Islam dan Sunnah Yang saking bagusnya Para ulama mengatakan Orang ini sudah membeli surga Dengan karya-karyanya Namun Orang ini saat masih hidup Dicatat suka merendahkan orang lain Suka mengejek orang lain Suka merasa Dialah yang paling pintar Dialah yang paling bagus tulisannya dan orang-orang tidak bisa menulis dengan tulisan sebaik dia. Maka orang yang di masa hidupnya sudah dibilang membeli surga dengan karya-karyanya ini, ternyata saat meninggal, pak dia meninggal dalam keadaan ateis. Dalam keadaan tidak percaya kepada Allah SWT. Ini adalah seorang yang oleh para ulama dikatakan sudah membeli surga dengan karya-karyanya. Kalau bagaimana dengan kita yang tidak ada apa-apanya, kita yang masih berlumur dosa, kita masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada jaminan. Itu artinya bahasanya kita harus menjaga. Orang Jawa mengatakan nguri-nguri hidayah Hidayah ini harus kita jaga. Jangan sampai lepas. Makanya kalau ada anak kita yang salah berdosa, berbuat maksiat, harus kita tegur, harus kita luruskan. Kenapa? Karena dosa kecil bisa membawa dia kepada dosa yang lebih besar. Dosa besar bisa membuat dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka bukan berarti ya sudah. Anak mau berbuat, terserah dia, kita biarkan saja. Yang penting nanti Islam meninggal dalam keadaan Islam, insya Allah kita kumpul sama-sama di sobrang. Gak boleh seperti itu. Jadi harus ada yang namanya apa? Proses pendidikan. Harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungur di tengah keluarga kita. Yang salah kita tegur kita arahkan agar sadar. jangan sampai dosa keceng membawa dia kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya ada di antara keluarga kita, terutama keluarga kecil kita yang meninggal dalam keadaan kafir. Karena kalau seperti itu, sudah kita enggak bisa berkumpul dengan mereka di surga, bahkan salah satu di antara kita akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya Jadi mudah tapi enggak semudah itu. Karena gak ada jaminan kita akan masuk surga Kemudian satu lagi di sana ada amalan-amalan Yang kalau kita melakukannya Ada dosa-dosa yang kalau kita jatuh ke dalamnya Kita sudah keluar dari Islam Tanpa kita sadari. Nah itu namanya Nawaqidul Islam Pembatal-pembatal keislaman Contohnya Pak. Saya akan sebutkan beberapa contoh saja Secara singkat ya. Contoh Pembatal-pembatal keislaman yang kadang-kadang masih terjadi di keluarga kita Di masyarakat kita Sehingga kita merasa Masih muslim, masih islam Tapi hakikatnya kita sudah keluar dari islam Ini harus kita yang seperti ini Yang pertama adalah syirik Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha la yaghfiru ayu bihi Wa yaghfiru maduna ladika lima yasha Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lain selain itu bagi orang yang dia hendaki. Jadi pak menyebutkan Allah Subhanahu Wa ya. Taala berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kemudian apalagi contohnya ya. menyembelih ya. sesembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala semuanya syirik. syirik. Yang kalau kita jatuh dalam kesalahan itu kita sudah keluar dari Islam. Ya. Padahal dia merasa masih muslim KTP kita masih Islam Memang masih ada orang yang berbuat syirik pada zaman ini? Masih Bahkan masih sangat banyak Saya pernah ketemu dengan Orang di musik Nabawi Pak Dia membawa Buku panduan doa Jadi ini beliau ini datang haji Dia bawa sebuah buku panduan doa Dan ketika saya lihat Buku panduan doa ini dalam terdapat sebuah doa Yang bunyinya Ya Rasulullah, a'idhni minan nar. Wahai Rasulullah, lindungi saya dari api neraka. Lihat, seorang muslim KTP-nya jelas KTP Islam. Datang ke sana untuk haji, Pak, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tapi di sana, ya, kalau sendirinya tidak ditegur ya, dia mengucapkan sebuah perkataan syirik. Meminta kepada Rasulullah sesuatu yang tidak beliau mampu. Yang sebenarnya masih terjadi. Dan kita masih kadang-kadang melihat orang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala dipersembahkan untuk dewa, dewi dan lain sebagainya. Padahal mereka katakannya katakannya Islam kan? terus lagi Contoh pembatal keislaman yang lain adalah praktek sihir. Wahai yang dimana pun ada, hingga dia berkata, "Inilah yang kita lakukan, jangan takut." Jadi pada zaman dahulu, Allah Subhanahu Wataala mengutus dua orang malaikat, namanya Harut dan Marut. Nah, Harut dan Marut ini diutus oleh Allah Subhanahu Wataala dengan kemampuan sihir. Mereka punya, mereka bisa melakukan sihir. Tapi itu semuanya sebagai ujian untuk umat manusia. Jadi setiap mereka mengajarkan sihir, mereka mengatakan, wahai sekalian manusia, jangan ikuti kami dalam ajaran sihir ini karena kami adalah ujian untuk kalian. Maka jangan kalian kafir dengan mengikuti ajaran sihir kami. Kisahnya bisa dilihat di surat al-baqarah. Kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya praktek sihir itu kafir dan masih terjadi di masyarakat kita. Contoh lainnya yang lebih banyak dari itu. Yang masih lebih sering terjadi di masyarakat kita adalah datang kepada tukang sihir, paranormal, dukun, kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Dalam sebuah riwayat Al-Baihaqi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya seperti ini Pak, bukan saya yang Tapi yang mengkafirkan adalah Nabi Muhammad SAW langsung Redaksi saya boleh perhatikan Barang siapa yang datang kepada Dukun atau barang paranormat Kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan Maka Mereka Sudah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW Yang ini Masih ada gak pada masyarakat kita Pak? Masih banyak bahkan mungkin di keluarga kita sendiri masih terjadi seperti itu. Contoh yang lain adalah saya sebutkan contoh terakhir. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya di antara pembatal keislaman adalah meninggalkan sholat. Ini bukan pembatal keislaman yang disepakati, tapi menurut sebagian ulama. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat itu kafir. Kenapa karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wal ahd alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha dan perjanjian antara kami dengan orang-orang musyrikin orang-orang munafik adalah salat maka barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kafir. Redaksi hadisnya seperti itu. Yang mengkafirkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Syakir radhiyallahu anhu salah seorang nabi Muhammad salah seorang sahabat nabi Muhammad saw mengatakan dahulu kami tidak pernah melihat ada sesuatu amalan yang kalau ditinggalkan kafir kecuali hanya satu yaitu apa hanya sholat saja kata beliau dulu kami tidak pernah melihat ada sesuatu ya kami tidak pernah tahu ada sesuatu amalan yang kalau ditinggalkan perilakunya kafir kecuali hanya satu yaitu sholat jadi, pemahaman seperti ini Pak, umum, ada pada zaman sahabat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam banyak diantara mereka yang beranggapan bahwa saya meninggalkan sholat itu kafir jadi meninggalkan puasa Ramadan itu parah, itu dosa besar tapi tidak sampai membuat orang keluar dari dari Islam tidak zakat bagi yang mampu, itu parah dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan orang dari dari Islam. Ya. Orang sudah mampu kaya raya tapi nggak mau haji itu juga parah. Tapi tidak sampai kesalahannya membuat dia keluar dari dari Islam. Tapi yang satu ini beda hukumnya. Ya. Sholat ya. itu kalau ditinggalkan ya. membuat pelakunya kafir. Tasyaqtan apa buatan pak masyarakat kita masyarakat Muslim yang nggak sholat. Siapa sekadar. Ya. Sekak-akak Kita kalau gak hati-hati dengan Pembatal-pembatal keislaman ini Dikhawatirkan nanti kita sudah keluar dari Islam Padahal kita merasa masih, masih sebagai muslim Kita berharap berkumpul dengan keluarga kita Di surga, tapi ternyata Harapan itu gak bisa terwujud Kenapa? Karena kita sudah melakukan pembatal keislaman Jadi kalau Terpaksa harus Berbuat dosa panggil Jangan sampai dosa itu adalah dosa-dosa pembatal keislaman. Ya kalau mau dosa, tolong yang lainlah. lah, yang ringan-ringan saja dosanya. Ya. Maksudnya kalau harus ya, kalau harus dosa itu enggak ada yang namanya bagus dosa itu enggak ada. Semua orang bisa meninggalkan dosa. Tapi kalau seandainya harus berbuat dosa, usahakan jangan sampai itu berupa dosa-dosa yang membatalkan keislaman kita. Karena akibatnya fatal. Kalau sampai kita meninggal dalam keadaan berbuat dosa itu, maka Gak ada ampun lagi surga Kita akan Meninggal dalam keadaan kafir Dan itu artinya Kita ucapkan selamat tinggal selama selamat selama-lamanya kepada kepada surga Jadi Pak Kalau kita kembali kepada pembahasan kita di awal Jadi sebenarnya Kiat untuk bisa Masuk surga bersama-sama keluarga kita itu Gampil maun Tapi setelah kita pikir-pikir Ternyata gak tak semudah itu. Ternyata yang boleh dikatakan jadi kesimpulannya gampang-gampang susah. gampel gampil tu no. nama angel. Nonton, angel itu no. bahasa Perancis nama. No. Sulit pakai. <cukar> Tahu <susuk> oh, <bahwa>. <fikir symbolic> <mulian> Ya jadi semuanya gampang-gampang susah. Ya. Jadi tetap harus ada yang namanya proses pendidikan. Diterguh kalau ada yang salah. Ya. Kemudian juga eh, yang tidak kalah penting adalah eh, meninggalkan tadi dosa-dosa pembatalkan Islam semampu kita Jangan sampai jatuh dalam dosa-dosa itu Kita jaga anak-anak kita, kita jaga orang tua kita Jangan sampai jatuh dalam dosa-dosa pembatal Islam Kalau yang terjadi selain dosa-dosa itu, insya Allah Masih ada harapan kita akan berkumpul dengan mereka di di surga Di antara hal penting Pak Ikhwan sekalian adalah eh, berdoa untuk anak-anak kita Anak-anak kita butuh doa. Jadi sambil tadi kita didik dengan baik, kita tegur kalau salah, kita arahkan, kita carikan tempat pendidikan terbaik. Maka yang tidak kalah penting adalah mendoakan mereka. Dan setiap ayah dan ibu punya pusaka, punya senjata pamungkas di depan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis kelayat Abu Dawud. Salat, doa, mustajabah la ya. Ada tiga doa yang mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya. Doa orang tua, wa doa musafir, dan doa مظلوم. Doa orang tua untuk anaknya. Ya. Kemudian doa musafir, ya orang sedang pergi jauh, ya. Kemudian doa orang yang terdzalimi. Ini mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya. Makanya Generasi awal umat Islam mereka biasa mendoakan anak-anak mereka. Sampai-sampai Sa'id bin Al-Musayyib pernah mengatakan, Ini la usolli wa azkuru waladi Fa'azidu azidu fi Kadang-kadang saya sedang salat, kemudian di tengah salat tiba-tiba saya ingat dengan anak-anak saya yang manis-manis, yang sedang bermain, yang sedang belajar. Maka mumpung saya ingat anak dan tidak setiap saat saya ingat anak Maka mumpung ingat anak Saya tambah sholat saya Agar apa Pak? Kenapa harus ditambah sholatnya? Hah? Apa jawabannya? Kenapa saya dan musayib Menambah panjang sholat beliau Saat ingat dengan anak-anak beliau saat sedang sholat? Jawabannya adalah Satu Agar bisa mendoakan mereka lebih banyak Pak. Jadi mumpung masih ingat Mumpung ingat ya sudah Tambah sujudnya tambah panjang, tambah doa di situ khusus untuk anak-anak kita. Ya. Yang kedua agar beliau meraih derajat orang soleh. Dengan sholat yang panjang, dengan sujud yang panjang, Allah akan Allah akan angkat derajat beliau menjadi orang yang soleh, dan orang yang soleh itu akan dijaga keturunannya oleh Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana kita akan jelaskan sebentar lagi insyaallah. Dan di samping mendoakan mereka, mereka juga meminta doa dari orang-orang saleh. Sebagaimana dicontohkan oleh Ummu Sulaih radhiyallahu anha, beliau mengatakan wahai Rasulullah, ud'allaha li Anas. Wahai Rasulullah, tolong doakan anak saya Anas ini. Siapa Anas ini? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa taflul jannah. Ya Allah, perbanyaklah anaknya Anas, perbanyaklah hartanya dan masukkan Anas ke dalam surga. Ini doa Rasulullah SAW saat dimintai berdoa. Maka kata Anas bin Malik, maka saya mengubur dengan kedua tangan saya sendiri dari anak kandung saya selain cucu saya sebanyak 125 orang. Jadi Pak Anas bin Malik, mengumpul dengan kedua tangan beliau, anak-anak beliau, anak kandung ya, selain cucu ini. Yang sudah meninggal sebelum beliau, sebanyak 125 orang. Dengan barokah doa Rasulullah SAW. Dan pohon saya berbuah dua kali. Pak yang namanya kurma, Pak, di Arab itu berbuahnya sekali, Pak. Sampai sekarang teknologi belum bisa membuat pohon kurma bisa berbuah dua kali. Tapi pohonnya Anas bin Malik berbuah doa dalam satu tahun Kenapa dengan? Barakah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Anas bin Malik mengatakan Dari tiga doa tadi itu Yang dua sudah saya lihat buahnya Dan sekarang saya sedang menunggu yang ketiga Yang ketiga belum saya lihat sampai sekarang Apa yang ketiga Pak? Ya, masuk surga ini nanti masih menunggu hari Hari kiamat sampai beliau tahu betul betul, maksudnya ternyata beliau masuk surga dengan barokah doa dari Rasulullah. Subhanahu wataala. Maknanya doakan anak-anak kita. Robbana kablanamun aswajina waluliyatinakurutakayun dan lain sebagainya. Robbiha bilminasolikin yang dicontohkan oleh para nabi maupun nabi Muhammad SAW dan juga yang penting ya jangan lupa sunnah sebelum berhubungan itu penting. suka dilupakan orang. Simpel sederhana padahal. Manfaatnya luar biasa Syekh Drozat Al-Abad ya. Kenal ya beliau ya Syekh Drozat Al-Abad Orang menyebutkan sebuah kisah ya. Ada orang awam ya, Yang bukan ustad, bukan ulama ya. Bukan guru juga ya. Tapi Anak-anaknya tumbuh menjadi Anak-anak yang soleh ya. Tumbuh menjadi anak-anak yang baik-baik Sampai orang-orang Heran dan mereka penasaran bertanya Apa rahasianya Maka mereka pun datang kepada orang awam ini dan bertanya, Wahai fulat, apa kiatnya kok anak-anakmu menjadi anak-anak yang begitu soleh? Maka jawabannya dia mengatakan, sebenarnya kalau urusan pendidikan anak, saya merasa tidak banyak yang sudah saya lakukan dalam mendidik mereka. Tapi yang saya ingat, dalam hidup saya, saya tidak pernah lupa untuk berdoa sebelum berhubungan. Bismillah, Allahumma jangan ibnu syaitan, wajib syaitan ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari anak yang menjadi rezeki bagi kami dari hubungan ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sebelum berhubungan mengucapkan doa ini, kemudian Allah takdirkan ada rezeki anak dari hubungan itu, maka anak itu tidak akan didekati oleh setan. Kata Rasulullah SAW. Kalau anak kita tidak diganggu setan InsyaAllah mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang yang soy Gambar ini rahasia yang simple sebenarnya Usahakan jangan sampai lupa doa ini Kalau bisa saling mengingatkan ya, Kalau ada yang lupa, saling mengingatkan dalam hal ini Kemudian eh, Poin terakhir Dengan saya akan mengakhiri kajian kita Karena sudah jam sedang lebih ya insya Allah. Yang jauh-jauh nanti kasihan kemalaman ya. Jadi, Poin terakhir yang tidak kalah penting adalah kalau kita ingin anak-anak ya, kita menjadi anak-anak yang soleh, hendaknya kita sebagai orang tua juga harus menjadi soleh dahulu. Ya. Jangan mengharapkan anaknya soleh, tapi kita nggak mau memperbaiki diri. Maunya enaknya saja, sudah kamu aja yang jadi anak soleh, nanti bapak mengharapkan syafaatmu di akhirat nanti. <Geseran> <guss> ini bahaya ini. Jadi kesimpulan yang salah dari kajian kita pada malam hari ini. Ya. Itu kesimpulan yang salah. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga keturunan orang-orang yang soleh. Dalam sebuah surat yang biasa kita baca setiap Jumat, yaitu surat apa? surat Al Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebuah kisah. Wa amr jidahu fakar li gulamini yatimini fil Madinah. Wahai, yang di bawahnya adalah kawasan mereka. Dan ayah mereka adalah orang yang baik. Jadi, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menghendaki agar mereka berjalan dengan berjalan yang baik." Jadi, ini adalah satu contoh yang baik. Jadi, ini adalah satu contoh yang baik. Jadi, ini adalah dinding yang mau runtuh pak ada tembok begitu tembok, tembok besar yang yang hampir runtuh kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ini tembok apa itu kata Allah Subhanahu Wa Taala ada pun tembok ini adalah milik dua orang anak yatim di kota itu di bawah tembok ini ada harta karun milik keduanya maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin agar kedua anak ini tumbuh dan beranjak dewasa kemudian bisa mengeluarkan harta karun dari bawah tembok itu sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu Jelas Pak kisahnya ya sudah cukup jelas? Saya ulangi lagi Sekali lagi ya Adapun tembok ini adalah milik dua orang yatim di kota itu dan di bawahnya ada harta karun milik keduanya dan Allah Subhanahu wa taala ingin agar keduanya tumbuh beranjak dewasa dan bisa mengeluarkan harta karun dari dari bawah tembok ini sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu. Ini reaksi hadis seperti ini, Pak. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang saleh itu akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di sini, Pak. Jadi kedua anak ayat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta mereka dijaga bagaimana caranya oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka bisa mengeluarkan harta karunnya saat sudah besar lagi. Kemudian disebutkan Wakna Abu Humas ini yang saya lupakan tadi. Justru malah eh, yang perlu digarisbawahi yang saya sebutkan Wakna Abu Humas sholeh dan dahulu ayah mereka adalah ayah yang sholeh. Jadi rahmat Allah ini penjagaan sehebat ini. Itu dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk rahmatnya kepada kedua anak ini. Sebabnya apa? Sebabnya karena orang tua mereka dahulu adalah orang tua yang saleh. Maka kata para ulama ayat ini menunjukkan bahwasanya orang tua yang saleh itu anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ingin anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu Bisa kita lakukan adalah dengan berusaha menjadi orang tua yang sore. Dan itu adalah warisan terbesar, warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Bapak-Ibu sekalian, pasti kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Dan bisa jadi perpisahan itu terjadi saat mereka masih kecil-kecil, masih belum bisa ditinggal, masih belum bisa mandiri. Dan kita gak tahu nasib mereka nanti seperti apa. Kalau kita harus meninggalkan mereka dalam keadaan, mereka masih kecil-kecil seperti itu. Tapi seorang mukmin punya Allah SWT. Allah yang akan menjaga mereka. Allah yang akan merahmati mereka. Dan kalau kita meninggal dalam keadaan soleh, kalau kita dipunyai menjadi orang-orang yang soleh, maka Quran sudah menjelaskan bahwa saja anak kita akan dijaga oleh Allah SWT. Maka, barangkali kita tidak bisa meninggalkan harta yang banyak untuk mereka karena tidak semua kita kaya barangkali kita tidak bisa meninggalkan warisan yang bagus untuk mereka tapi setiap dari kita bisa menjadi orang yang saleh semua dari kita bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadi yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa terhalang oleh kekurangan-kekurangan kita maka mungkin kita tidak bisa meninggalkan mereka warisan berupa harta tapi setiap dari kita bisa untuk meninggalkan warisan terbaik untuk mereka itu kesalehan, dan tentunya kesalehan itu berpengaruh pada tumbuh kembang anak-anak kita, perkembangan mereka. Beda antara anak-anak yang biasa melihat orang tuanya setiap hari pergi ke masjid saat mendengar adzan, kemudian banyak sholat sunnah di rumah, membaca al-qur'an di rumah, membantu urusan keluarga di dapur. Dan berbagai amal salah yang lain, tentunya berbeda antara anak yang tumbuh di keluarga yang seperti itu dengan anak yang setiap hari disuruh beli rokok ke warung. Di rumahnya isinya tontonan-tontonan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya sayang anak, anaknya butuh hiburan. Tapi caranya dengan menakar hiburan-hiburan yang tidak yang tidak halal. Mungkin anak orang tuanya di rumah kacau balong, tidak pernah sholat di masjid, apalagi sholat sunnah di rumah. Maka tentunya berbeda antara. Kira-kira hasilnya sama dengan nanti. pak? Anak yang didirik di rumah yang pertama dengan anak yang didirik rumah yang kedua. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwasannya rumah kita adalah rumah-rumah setan. Rumah kita adalah rumah-rumah yang, di, yang, di, yang ditinggali oleh setan. Kita pasang gambar-gambar pada itu, menghalangi malaikat untuk masuk. Kita Pelihara anjing di rumah kita Padahal anjing itu juga Membuat malaikat tidak masuk Kita isi dengan maksiat Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal itu mendatangkan setan Maka kalau akhirnya Tiba-tiba anak kita menjadi anak, -anak yang nakal, Maka sungguh Yang salah adalah kita Karena kita tidak menjadi teladan Untuk mereka Karena kita hanya mengharapkan mereka solek Tapi tidak mau untuk menjadi orang yang solek Itu adalah kesalahan yang yang sangat fatal. Ya, eh enggak malam sekali. Terpaksa. Ada beberapa eh, permintaan maaf. Jadi ya. janjinya sudah selesai, sudah ya. poin terakhir ya. Tapi katanya sebelum nambah satu poin lagi. Ya. Sudah. Nah. Poin terakhir. Poin terakhir lagi, Insyaallah. Uh, Masa-masa dari kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan amanah yang diberikan kepada kita. Amanah kita adalah amanah dan kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban akan pendidikan mereka. Ku lakukan rohin, waku lakukan masulunan rohinya Setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban akan amanah yang diberikan kepada dia. Ibn Umar pernah mengatakan, adib walad, fa'inna kama masulunanmu, didi anakmu, karena sesungguhnya anak-anakmu adalah anak-anak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan. Pendidikan mereka, ya. maka hendaknya orang tua juga memperhatikan pendidikan anak-anaknya, dan pendidikan anak-anak itu tidak hanya dengan memperhatikan yang lahir-lahir saja, ya. cari sekolah terbaik, ya. kemudian memberikan mereka uang saku setiap hari, SPP-nya dipenuhi, ya. bukan cuma itu. Ya. Kita kadang-kadang kurang memperhatikan hal yang sifatnya batin, ya. sifatnya nggak uh, kelihatan, ya. seperti tadi kita contohkan doa untuk anak ya. kemudian memperbaiki diri agar kita menjadi orang soleh dahulu sebelum mengharapkan anak kita soleh dan hendaknya saat mendidik anak-anak ya jangan menunggu mereka besar karena anak-anak itu laksana pohon pohon itu kalau saat masih muda sudah kita bentuk ya sesuai dengan keinginan kita maka membentuknya mudah Sebaliknya kalau kita membentuk pohon sesuai dengan keinginan kita saat sudah agak tua Maka kita akan kesulitan lagi untuk membentuk pohon itu sesuai dengan keinginan kita Demikian juga dengan anak-anak kalau sejak kecil kita sudah arahkan mereka Sudah didik mereka Maka insya Allah mereka akan dengan mudah menerima didikan kita Tapi kalau kita undur-undur sampai besar ya nanti sudah susah lagi Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan Muru awalahkum bersalat, l sebelas. Wadribuhum aliyah l dua puluh. Perintahkan anak-anakmu untuk salat saat usia mereka tujuh tahun. Dan pukul mereka kalau enggak salat saat usianya sudah sudah sepuluh tahun. Yang biasa oleh Rasul Nabi. Jadi sejak kecil tujuh tahun sudah kita ajak. kita latih pergi ke masjid, salat bersama kita. Tapi enggak kita itu belum wajib ya kadang-kadang kalau masih bolong-bolong enggak ada masalah. Tapi kalau sudah umur 10 tahun, tapi kok belum jatuh cinta juga sama sholat, belum terbiasa sholat, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan pukul. Lebih baik dipukul sekarang. Dan mungkin dia nangis. Daripada kita kesulitan nanti kalau dia sudah besar. Sudah besar nanti dipukul, balik pukul deh. Nah. Karena sudah terlambat waktunya. Nah penting kemudian e, samping pendidikan secara umum Perlu juga memperhatikan pendidikan agama Anak-anak kita Jadi pendidikan secara umum kemudian Ada pendidikan agama secara khusus Bukan berarti kita harus Memasukkan anak-anak kita ke pesantren ya. Karena Enggak mungkin semua orang jadi ustad Enggak mungkin semua orang e, Jadi guru meji ya. Umat Islam butuh dokter Umat Islam butuh insinyur Umat Islam butuh Ekonom dan lain-lain sebagainya. Ya. Tapi maksudnya dimanapun anak kita belajar, bekalilah mereka dengan ilmu agama. Kalau mereka harus di sekolah di sekolah umum, ya, maka tetap mereka butuh bekal ilmu agama yang akan membentengi mereka Insya Allah. Karena tantangan di sekolah umum luar biasa Pak. Ya. Apalagi zaman kita sekarang ya, mereka menghadapi tantangan yang nggak kita hadapi dulu pada zaman kita. Waktu kita masih muda, waktu kita masih anak-anak. Ya. Tantangan mereka lebih besar sekarang. Teknologi Kesempatan maksiat dimanapun mereka berada Alat-alat yang dulu Gak ada sekarang ada Maka anak-anak kita butuh Awasan yang lebih, yang lebih ketat Butuh Perhatian dari kita yang lebih besar Jadi perhatikan bekal pendidikan agama mereka Dan itu bukan berarti Mereka harus masuk pesantren tapi Berikan mereka pendidikan agama yang cukup Jadi kalau Mereka sekolah di sekolah umum pun harus tetap ngaji Karena itu penting. Dan arahkan mereka sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Karena masing-masing anak dilahirkan dengan kecenderungan tersendiri. Ada yang sukanya matematika, dari kecil sudah kelihatan ini bakatnya di bidang itu. Hobinya di bidang itu. Enggak masalah kita arahkan mereka kepada tempat pendidikan yang mendukung mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka. Tapi tetap harus apa? Harus diperhatikan pendidikan agamanya sebaliknya ada sebagian anak yang dari kecil kelihatannya Masya Allah sukanya ngafal Quran, hafalnya lancar cepat, maka yang seperti ini kita dukung untuk menjadi kader-kader umat Islam jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ya kalau anaknya cerdas maka dia harus dimasukkan ke SMA 1 ke perguruan tinggi negeri giliran ada anaknya yang lemah atau yang nakal, wah oh, ini yang seperti ini kita harus masukkan ke pesantren seperti ini kasihnya nanti Ust. Abu Amr aduk kesulitan didiknya gitu dan nanti kalau sudah jadi ustad diremehkan sama teman-teman dakwah -teman, itu anak itu nakal itu dulu gitu. anak itu dulu nggak lurus-lurus itu memang karena dakwah juga butuh anak-anak yang cerdas jadi kita adil saja sudah banyak lihat nanti anak-anak diarahkan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing kalau memang bakatnya dalam bidang agama supanya taqleed supaya ngaji usahlah ada satu pak dari rumah kita itu yang yang jadi ustad jadi dakwah kerana Islam butuh, Islam butuh kader-kader yang cerdas, cerdas yang yang hebat hebat. Jangan kalau apa namanya boleh cerdas, ya. pada yang punya bakat ngaji, bakat dalam berlugu, kita paksa nak mereka harus masuk SMK satu sana. Itu enggak adil yang seperti itu. Itu enggak adil. Jadi enggak harus semuanya masuk pesantren, tapi arahkan mereka masing-masing sesuai dengan bidang dan kecenderungannya. Insya Allah kalau seperti itu maka eh, kehidupan kita akan Enak, akan imbang nanti Jadi dunia jalan ya, Agama juga jalan Kita akan punya ulama-ulama Di masa yang akan datang, kalau kita juga punya input Yang bagus, mudahnya sudah cerdas dulu ya. Yang masuk pesantren cerdas-cerdas ya. Tentunya hasilnya akan Lebih baik dibanding kalau yang masuk pesantren adalah Anak-anak yang nakal, dan jangan, jangan anggap Maksudnya pesantren itu adalah e, Bengkel bengkel Tempat memperbaiki anak-anak yang sudah Yang sudah rusak, jadi kalau belum rusak Kita masukkan ke pesantren ya. Ya, itu betul-betul akan menjadi Poin terakhir kita pada malam hari ini, insyaAllah Kasian sahaja. Karena nanti mungkin masih ada sesi Tanya jawab ya. Barangkali inilah yang bisa Saya sampaikan pada kesempatan Malam hari ini Intinya kalau boleh menyimpulkan ya, Jadi, kembali ke Kiat Masuk surga bersama keluarga Itu syaratnya gampang saja Yang penting kita Islam, anak-anak kita Islam Orang tua kita Islam, maka kita akan Seling memberikan syarat ya. Tapi itu sebenarnya bukan syarat yang mudah ya. Jadi tetap harus ada yang namanya Upaya pendidikan Menengkur kalau salah, mendoakan mereka Dan juga menjadi orang yang Soleh dahulu sebelum mengharapkan Anak-anak kita menjadi anak-anak yang Soleh ya. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala Memberikan kepada kita taufik Untuk bisa Atau untuk mau mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baik dari perkataan yang kita dengar dan semoga Allah swt mengembulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di Surga Fir'daus demikian Allah Taala demikian Rasulullah Nabi Muhammad saw kami sampaikan jazakumullah khairan atas Kajian yang kami disampaikan dan mengingat waktu yang sudah ada pertanyaan nih sesitanya jawab. jawab mungkin yang boleh jadi saya mulai dari saya bu jadi disampaikan ustad untuk kita mengarahkan anak-anak kita itu pada Ketendurungannya Nah mungkin diantara kita ada mungkin Yang punya anak laki-laki itu Mungkin cenderung sepak bola Sangat Suka sekali Lagi demikian Bagaimana saya? Ya Ya uh... Sifat bola adalah sesuatu yang Sifatnya mubah ya dalam agama kita Dan Yang mubah itu kadang-kadang dibutuhkan Jadi pada dasarnya hukumnya mubah Dan mubah itu bisa jadi menjadi sarana kepada anak yang positif Karena anak kita kalau kita tuntut untuk belajar terus Mereka stres Mereka juga butuh waktu untuk istirahat Dan kadang-kadang Sepak bola bisa menjadi uh, saran untuk menghilangkan stres itu. Jadi uh, dia mubah dan tak masalah kita uh, mengapa namanya membiarkan anak kita main bola ya, di halaman rumah kita atau mungkin lebih serius sedikit, mungkin juga memasukkan mereka ke sekolah bola. Kalau memang bisa kita menjaga untuk tidak melanggar syariat di sana. Gitu. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, ya e, bola itu sudah menjadi industri sekarang. Bola itu bukan sederhana seperti dulu kita waktu kecil kan cuma main sudah beres kan. Kalau sekarang sepak bola itu sudah menjadi industri. Ada sponsor, ada judi di sana, ada buka aurat di sana, ada fitnah wanita di sana. Maka e, kalau kita ingin mengarahkan anak kita ke bidang itu, maka kita harus yakin bahwasanya mereka bisa selamat di sana dan itu akan sangat sulit itu akan sangat sulit, jadi mungkin saya cenderung untuk e, apa namanya, sekedar menjadikan sepak bola sebagai sebagai hiburan sebagai refreshing adapun menekminya sebagai sebuah profesi di masa yang akan datang, meskipun secara dunia memang menggiurkan ini kalau mainnya di Eropa, kalau main di Indonesia mungkin nggak dibayar itu. Sering nunggak katanya kan begitu ya. Sangat menggiurkan ya, dan e, meskipun secara dunia menggiurkan, tapi susah untuk memegang akhiratnya. Ya. Dan kita sebagai Muslim kita mengetahui bahwasanya kita nggak boleh mengorbankan akhirat kita untuk mengejar dunia kita. Ya. Jadi profesi sepak bola di zaman kita dan negara kita masih sangat riskenya kan, maka e, lebih baik kita. Menjaga anak kita dari yang seperti itu. Boleh silakan main bola dari masyarakat ya. Tutup aurat seperti yang diajarkan. Ya. Gak usah uh, sampai masuk ke dalam industrinya nya okay. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah ngantar ya? Ibu, Ibu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bagaimana untuk menjadi istiqomah, untuk menjadi serga bersama keluarga dan saya tu mau tanya itu Isam tu, bagaimana itu sosial tentang berdawai dengan perempuan? Maaf tahunnya. Ya. Pertanyaan dari saudara kita di depan adalah tentang bagaimana uh, kiatnya agar kita bisa istiqomah ya sehingga nanti kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga bersama orang-orang yang kita cintai begitu kira-kira Baik, syaratnya adalah di antara yang sudah kita yang sudah kita jelaskan tadi ya. Yang pertama tentunya kita butuh untuk memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa istiqomah di atas jalan agama, ya. terhindar dari maksiat-maksiat besar, membatalkan-batal keislaman ya kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman kita ini kita membutuhkan istiqamah yang lebih besar lagi karena tantangannya lebih besar. Godaannya lebih besar daripada pada zaman-zaman dahulu. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa istiqamah adalah ucapan beliau, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala Ya Allah yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati saya di atas agamamu atau di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah lagi yang sudah kita ucapkan tadi, ihdinash siratal mustaqim. Ini doa yang agung. Coba kalau kita merenungkan, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk men untuk mengucapkannya 17 kali minimal dalam dalam satu dalam satu hari. Minimal 17 kali Pak kita ucapkan. Itu kan berarti sebuah doa yang penting pasti ada rahasia di balakangnya. Hanya saja kadang-kadang kita karena sudah sering mengucapkannya, ketika sholat itu hanya menjadi ritual yang tanpa arti. Kita sudah tidak menghayatinya lagi. Cuma istighfarul mustaqim sudah kita baca kayak gitu aja. Padahal kalau kita mengucapkannya dengan dirasapi dengan kita hayati, insya Allah itu sudah cukup untuk menjamin kita selamat sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Jadi usahakan saat kita berdoa istighfarul mustaqim hayati itu. Itu adalah doa yang luar biasa besar untuk kita Sangat penting untuk kita semuanya Kemudian majelis ilmu Adalah salah satu Sarana juga untuk Istiqamah, karena di sini kita rasakan Kalau kita hadir majelis ilmu, kita merasakan ketenangan Merasakan semangat kembali Untuk beramal, ya. merasakan Oh ternyata saya ini masih bodoh, masih harus belajar lagi Dan di majelis ilmu kita Bertemu dengan orang-orang saleh dan kita sangat butuh dengan pertemanan dengan mereka karena orang-orang yang akan mengingatkan kita kalau kita keliru, kalau kita salah menegur kita. Enggak mungkin kita mengharapkan orang-orang rusak untuk menegur kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama. Jadi ee usahakan ya seperti nasihat Syekh Abu Bakar al jazari salah seorang guru di e, Masjid Nabawi ibn mengatakan, kalau seandainya setiap keluarga itu menghadiri majelis taklim sekali aja dalam sepekan tidak harus nggak harus banyak banyak tapi cukup sekali sepekan aja kita menyempatkan diri untuk hadir di majelis taklim kita ajak keluarga kita istri anak kita satu jam dalam sepekan saja maka insyaallah itu akan menjadi wasilah atau sarana istiqomah yang luar biasa sukses insyaallah ya dan kemudian tentang pertanyaan tadi masalah hubungan kita dengan wanita ya, seperti apa batasan batasannya ya, itu juga kita bisa peroleh dari majlis ta'lim. Mungkin majlis ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskannya secara panjang lebar, ya. Tapi nah, nanti bisa eh, didapatkan di majlis-majlis ta'lim yang dihadiri. Misalnya. Menjelis Islam sudah menjelaskannya, nah, nanti bisa ditanyakan ke Ust. Abu Amar atau Ust. Eko ya? di majlis ta'lim yang akan datang. Misalnya. Hadir, Pak, ya? Saya, Pak. Oh. Ada. Saya dah. Nasihat. Nabi Musa berturut kepada Nabi Jibril yang kami tanyakan bahasanya Nabi Jibril itu berumur sampai seberapa? karena saya mendengar yaitu suatu ceramah di desa itu rasanya saya Abdul Kadir Hilani itu pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Iya pertanyaan yang di depan apakah uh, Nabi Khidir itu sudah ada uh, apa apa masih ada sampai sekarang ya dan umurnya berapa kalau masih ada sampai sekarang kira-kira seperti itu pak ya? Ya ini sering jadi cerita di di banyak orang ya jadi semacam mitos gitu makanya kalau ketemu orang yang soleh tertentu terus bijak gitu berarti itu khidir dan sebagainya pertama kita katakan maksudnya para ulama berselisih apakah khidir itu nabi atau atau bukan ya tapi pendapat yang kuat beliau bukan nabi beliau adalah seorang waliullah dan nggak masalah seorang nabi belajar pada yang lain nggak ada masalah kan nggak harus pada orang setingkat dalam arti sama-sama nabi ya Adapun, eh, apakah eh, Khidir masih ada pada zaman sekarang, jawabannya sudah tidak ada lagi Pak. Sudah tidak ada lagi, ya. karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan pada saat beliau hidup, beliau mengatakan bahwasanya 100 tahun yang akan datang. Semua orang yang hidup pada zaman saya ini sudah tidak ada lagi. Itu diriwaikan dari beliau dalam hadis yang sahih. Artinya kalau seandainya Khidir masih ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka sesuai petunjuk hadis ini maka beliau sudah nggak ada lagi seratus tahun berikutnya dan antara kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada empat belas abad, berarti zaman kita yakin beliau sudah nggak ada lagi dan itu kalau kalau kita asumsikan beliau masih ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemungkinan besar juga beliau sudah nggak ada karena antara zaman Nabi Muhammad SAW dengan zaman Nabi Nabi Musa sungguh sangat jauh kan gitu. Nah, jadi eh, apa yang diriwayatkan atau yang dinukil oleh sebagian orang bahasanya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bertemu dengan Khidir atau berdua ada beliau itu salah itu enggak benar karena enggak mungkin ada Khidir pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani dan beliau adalah seorang ulama pada zaman belakangan bukan termasuk eh, sahabat atau tabi'in beliau baru muncul sekian ratus tahun setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Jadi hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu Dibakai oleh, oleh para ulama untuk menjelaskan bahwasannya e, khidir sudah tidak ada lagi pada zaman kita Bukan pada masa-masa e, sebelum kita ya, Sudah tidak ada lagi Namun saat jasa bangun Dan mungkin karena waktu sudah malam Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini Dan sebelum kita akhiri kami bacakan sebuah kenuman Hadirah terpikakar Bahaya paham ISIS Terhadap kehidupan berbangsa dan berdegara Dengan pemerintah yang pertama Bapak John Henry Yaitu kepada bagian hukum Dari polri kemudian Yang pemerintah itu adalah beliau Ustaz yang sedang bersama kita Ustaz Anas Berhagudin Besok hari ahad jam 8.00 hingga 11.30 waktu setempat bertempat di Pondok Pesantren Imam Muslim Al-Tariq Siddiq. Mungkin demikian saya ingin sampaikan jasa pengumuman dan kepada Ustaz dan kepada para sahabat serta yang hadir pada malam hari ini. Kita sedudukan subhanallahu wa bihamdika saladallahi wa